Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'na warzuqna ilman yanfa'na Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazuna idha syi'ta sahla faja'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara Allahumma inna na'udu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakshah Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udzubika min an adilla aw nudalla aw nazilla aw muzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin <coughs> Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala Alhamdulillah Bapak Ibu Malam hari ini Allah Ta'ala Memudahkan kita semua Berkumpul bersama di masjid ini Tentu kita di masjid ini Melakukan amal soleh gini? Mulai Solat maghrib Kemudian kita ikut dalam Kolakul ilmi Lanjut sampai Isya' nanti ini Insya Allah amal soleh, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat Bapak Ibu. Dan kalau ini amal soleh, kita bertawassul kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah Taala mewujudkan semua harapan kita, memenuhi hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita bersama-sama. Dalam surga Firdaus yang paling tinggi Tanpa azab maupun hisap Amin Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk Bab baru Bunyinya itu Babun minasyirki lubsul halqati Wal khayti wa ma li rafil balai Aw daf'i Ya artinya Ini Mu'alif Rahimahullah mengatakan Bab Minashirqi Termasuk syirik ya. Jadi judulnya itu Bekas Minashirqi termasuk syirik Maksudnya perkara ini jelas Jelas syirik Cuma syirik itu banyak Nah salah satu macam syirik itu Ini yang akan kita bahas Minashirqi termasuk syirik Lubusul hal poti Memakai halqatu gelang ya wal khaiti benang wanahwihi ma dan semisalnya maksudnya ndak harus gelang ndak harus benang apapun itu kalau tujuannya lirafil bala'i untuk mengangkat balak ya ini ketika balaknya sudah datang maka dia pakai benang atau pakai Gelang tadi untuk menghilangkan balak, awdaf i atau dafok ini menghadang sebelum dia datang. Ya? Jadi kalau rof ul balak mengangkat balak itu balak sudah datang biar nang hilang. Adapun daf'ul ul balak, daf ul bala itu mumpung belum datang kita jaga-jaga dulu. Nah itu. Nah yang disebutkan di sini bapa ibu adalah gelang sama benang. Ya, ya memang rata-rata orang itu pakai, pakai gelang sama benang, tetapi tidak harus seperti itu. Apapun bentuknya bisa berbentuk arloji, bisa berbentuk pensil, bisa berbentuk bolpen, cincin. Kalau diyakini sama, maka hukumnya juga sama. Bisa ake, bisa batu karang, ya atau batu yang ditemukan di pantai bisa apapun lah ya bisa taringnya apa, singa, taringnya buaya, gadingnya gajah, tapal kuda, gir, ya kalau semuanya itu tujuannya untuk rof'ul bala atau daf'ul bala maka itu jelas termasuk jirik <tuh> Nah, kenapa kok dikatakan syirik? Ini sampai dik dik kok syirik, dik dik kok syirik. Nah, ya memang kita itu kan bapak ibu lebih bagus berhati-hati kan, lebih bagus kita itu berhati-hati kemudian selamat daripada gampang ya daripada gampangan akhirnya terpeleset dan masuk jumbleng, tahu jumbleng? Curang. Ia ya, mendejumbleng, nenejorangan belum tentu hidup, nenejumbleng saya hidup. Coba abu depiye cicit gitu kan ya? Iya, tahu jumbleng kan? Oh ya, abu yang engkau ngerti soalnya jumbleng itu kan mirip-mirip basah. Iya. Iya. Jadi bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, kenapa sih memakai barang-barang seperti ini kok dikatakan syirik? Jawabannya. Siapapun yang menetapkan apapun ya, siapapun yang menetapkan apapun sebagai sebab ya. Sebagai sebab misalkan bisa menyembuhkan, bisa mendatangkan ini, bisa mendatangkan itu. Kalau tidak ada dalilnya, baik dalil secara syar'i, Quran dan hadis ataupun dalil secara takdir itu lewat penelitian, lewat uji coba, maka itu adalah syirik. Kenapa, Pak? Karena yang contohnya kayak madu. Kita mengatakan madu itu obat bisa menyembuhkan ini. Kenapa? Kan ada dalilnya, kan? Yaitu Al-Qur'an Allah taala mengatakan "Fihi syifaun" Linas pada madu itu terdapat obat bagi manu? manusia. Kemudian cinta hitam atau alhabbatus sauda ada dalilnya. Nabi saw mengatakan alhabbatus sauda syifa'un min kulida cinta hitam itu obat segala penyakit ilasam kecuali ma, mati kan begitu kan ada dalilnya kan bekam juga ada gitu kan. Nah ini dalil takdir pak. Adapun dalil yang eh apa maaf dalil secara syari. Adapun dalil berikutnya itu nggak ada dalil Quran, nggak ada dalil hadis. Tapi sesuai dengan uji coba laboratorium. Misalkan panjenengan kenapa pas sakit kruh dulu kok kemudian makan kesimbuan misalnya, atau kesimbuan. Sing baunya kayak yang keluar dari perut itu loh pak. Ya Atau mungkin pas apa Dulu sebelum ada Introstop, sebelum ada obat ubat diare itu kan Ya saya menangi juga ketika Pas mencerat itu kan disuruh Nermus pendilai jambu Flutok sama Kupose jambu klut itu habis Belindir semua Itu itu kan memang bisa mampet kan Pak Ye Nah itu secara uji coba begitu Nah kalau secara dalil Tidak ada Ya Bahwa ini bukan sebab secara dalil Secara uji coba juga tidak ada Nah ini kita atas dasar apa Mengatakan itu bisa mendatangkan manfaat Atau menghilangkan maturut Kalau tidak ada dalilnya Berarti kita ini paling tidak Ya bukan paling tidak jelas Kita itu menjadi apa Kita itu Menjadi pembanding Ya Syarikun atau sekutu Allah Ta'ala dalam menciptakan se-sebab Bisa dipahami gini Karena yang satu-satunya yang bisa mendatangkan sebab itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sama pada pembahasan kapan itu? Bulan kemarin gini Masih ingat apa itu pembahasan bulan kemarin? Halo? Kayak menghalalkan yang diharamkan Allah Ta'ala Masih ingat? Betul? Jadi ada syirik itu namanya syirik dalam ketaatan Syirik dalam keta ketaatan Jadi kalau kita mentaati manusia Dalam perkara yang jelas-jelas dilarang Allah Ta'ala Itu kita musyrik Pak Meskipun kita masih shalat lima waktu Meskipun kita tidak pernah sujud ke dia Kenapa dikatakan musyrik Karena kita menjadikan dia Sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Pensyariatan Karena satu-satunya yang berhak Mensyariatkan bahwa ini halal Ini haram hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ketika kita mengikuti Mentanti manusia yang jelas-jelas Menghalalkan yang haram Atau sebaliknya Berarti kita mengikuti dia Dalam mensyariat kan padal yang berhak mensyariatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik dalam ketaatan. <coughs> Sama seperti di sini. Ya, karena saya bacakan li annakumman sababan siapapun yang menetapkan sebab ya, lam yaj'alullahu sababan syar'iyan syar wala qodariyan padahal Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab syar'i maupun takdir faqad ma'allah maka dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan kita baca al-fatihah biar sembuh ya ini sebab syar'i kita baca Al-Fatihah kita baca tujuh kali huh, diusapkan atau di minumkan di kopi baru diminum Bismillah coba Masya Allah itu enggak apa-apa karena Allah Ta'ala mengatakan bahwa Quran itu si, si apa dalilnya wa nunazilu minal terutama Al-Fatihah jadi Ibnul Qayyim itu bapak ibu pernah sakit katanya di Mekah itu yang dia ambil cuma zam-zam jadi zam-zam ini dibacakan Al-Fatihah pembih itu ditiupkan diminum akhirnya sembuh gitu dan tentunya bapak ibu juga pembahasan rupiah kan sudah kan dulu ya jadi ada orang itu kepala kampung kan yang dia sakit kemudian dibacanya dengan al-Fatihah antara 5 sampai 7 kali kemudian Allah taala ngasih kesem, kesembuhannya kan sudah kan. Nah, jadi ini kenapa kalau baca al-Fatihah? Karena ada dalil-dalilnya. Gitu, Pak. Nah, yang enggak ada dalilnya berobat misalnya dengan batunya Ponari. Nah, itu mana dalilnya? Kecuali ini ada hadis yang bilang akan datang di akhir zaman Arek, cilik, jenengi, ponari, gawa, watu Beda lagi Jadi ada masalah lain Gitu Bapak Ibu Nah dan manusia Dalam masalah sebab ini Bapak Ibu Itu ada tiga kelompok Ada tiga kelompok Kelompok Kelompok pertama itu Orang yang mengingkari sebab Orang yang mengingkari se sebab ini termasuk kelompok Jabariyah karena keyakinan Jabariyah itu apa? Jabariyah mengatakan bahwa kita ini dipaksa gitu loh. Jadi kita ini diatur oleh Allah Subhanahuwataala dan kita nggak punya kehendak. Pernah dengar nggak pasangan orang yang mengatakan Allah tuh ya opo menjadikan orang kafir terus ke orang kafir dimasukkan neraka pendengar orang bilang enggak mah gitu. Yang nah, jenengan gimana? Iya ya, gitu kan. Jadi karena pemikirannya jabaria, Pak. Jabaria itu meyakini kita sebagai manusia itu dipaksa. Ya memang secara takdir, takdir itu kan Allah sudah menentukan semuanya kan. Penduduk neraka jelas jumlahnya berapa, ndak akan bertambah, ndak akan berkurang. Penduduk surga juga begitu Jabariya itu Dari kata Jabar Ajibaroyu jubiru ya, Itu artinya memaksa Memaksa Memaksa, sehingga kita sebagai hamba ini Dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak punya pilihan Dan ini salah Ya, Dan ini salah. salah Makanya orang Jabariya Kenapa dia mengatakan Tidak ada sebab Karena kita baik melakukan ini maupun itu tetap kita nggak tahu hasilnya. Allah yang menentukan hasil. Hasilnya menurut mereka seperti itu Pak Jabaria itu. Jadi tidak benar. Sekarang coba jaringan lapar secara akal lo ya. Jaringan lapar. Ketika jaringan lapar apa yang jaringan lakukan? Bosan oh, so dolo, waet terus ngomong ini. Takdir warak lak warak war diwe masa gitu. Halo, jaringan. Menikah pakai, terus punya anak, pingin punya anak, bujuk hati apa-apa, nak adon, nak luar pulau sana sampai anang kini, leonak takdir onak anaklah muti diwanae, -anak. Anak, anak itu boleh ni ganae bean, lah gitu sih. Ini orang Jabariyah Nah dari keyakinan Jabariyah tadi dia mengatakan Allah itu menciptakan manusia jadi orang kafir kemudian ke orang kafir dimasukkan ke dalam neraka seakan-akan Allah itu zalim. Zalim dan enggak seperti itu. Ya, berarti apa gunanya Allah taala ngasih dia akal? Ya kan bisa mikir. Siaran jenengan, Pak. Lak mikir lak tahu sih nyolong, ngambil harta milik orang lain. Ini masih sak goblok-gobloke wong enggak tahu belajar, lak ngerti nek nyolong itu ndak boleh ya pandak nah itu dari sisi akal aja begitu gitu loh <tuh> ya ini sudah paham kan biar kita nggak perlu berjau-jau jadi masalah takdir ini ada kelompok jabaria ada kelompok khotaria jadi jabaria ini menetapkan takdir tapi kebablasan semuanya takdir Allah Taala dia nggak punya pilih pilihan dia nggak punya kehendak dia nggak punya upaya Sehingga meskipun melakukan sebab apapun ya percuma. Wah lagi saya dilapork, soro-soro tadi wong api solat barang. Detakdir mau lah lapercuma aku dunroko masih solat. Gitu loh, pak. Sebaliknya, Nah nani aku takdir mau suwargo masih jadi maling lah. Detakdirnya suwargo nam suwargo. Jadi itu orang Jabaria. Kebalikannya itu Godaria, pak. Godaria itu takdir tidak ada. Jadi semuanya tergantung kita sebagai manusia Dan mereka mengatakan Allah Ta'ala itu Baru tahu setelah kejadian Ini Jabariya sama Bukhariya Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti itu Yang kita, yang gini gak seperti itu Pak Kita menggabungkan dua-duanya Takdir Allah Ta'ala itu sudah ada Tetapi kita punya pilih, pilihan Ya kan? Nah buktinya secara akal gitu, kalau ada takdir dan ada pilihan kita, kita kan punya rencana pak. Besok, Insya Allah, ayo, harus Insya Allah. jam sebelum subuh itu saya harus sudah berangkat ke bandara. Mau umrah misalnya, atau ada janji meeting di Jakarta misalkan, jam 6 pagi meetingnya itu isue. Iya contoh aja, lah tiba eh. Baru bangun itu tiba-tiba gasok nyatuk pak, kegerek aduh, ya Allah jipirek. Buatnya ni tak gaisok, Buk cek buka cekelok, buka cedit, ada tidak seperti itu? Akhirnya jadi berangat pun tidak berangkat. Nah ini kan ini kan kita merencanakan kan kita cuma merencanakan tapi takdirnya tidak seperti itu. Makanya Allah Taala mengatakan wa matasyauna illa ayysha. Itu kalau enggak dikehendaki Allah taala yang enggak terjadi. Makanya kalau bahasa kita itu kan doanya billahi taufik wal hidayah kan gitu ya Taufik itu pemudahan. Kalau dalam bahasa Arab itu wafaqo kallah semoga Allah memberimu mu taufik, semoga Allah memudahkanmu. Jadi kata taufik itu antara keinginan kita dengan keinginan Allah itu sama gitu loh. Itu namanya tau Taufik, iya makanya kalau bahasa kita kita jarang saling mendoakan begitu ya paling kalau kita pamitan mau pulang ya hati-hati ya gitu tuan. Kalau dalam bahasa Arab fi'amanilah, ma'asallama, gitu tuh aneh kita hati-hati ya doa-doa iblas, hati-hati kayak kafe -kaya kita sendiri sih nganter itu beruang bi ya kan, gitu. Nah ini kembali kepada Taufik tadi, makanya. Dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan Apa hadisnya Bapak Ibu? Nabi SAW mengatakan Ihris Alamayan fa'uka Wasta'in billahi Walatakjiz Ihris bersungguh-sungguh Alamayan fa'uka Atas setiap perkara yang Bermanfaat bagimu Baik dunia maupun akhirat Jadi kalau ada perkara yang bermanfaat Itu sungguh-sungguh mendapatkannya kemudian wastain wastaibillah minta pertolongan kepada Allah wala ta'jiz dan jangan malas Insya Allah kalau kita itu sudah bersungguh-sungguh semua usaha sudah kita lakukan juga minta kepada Allah itu ya 80 90% kita dapat pak. Tapi andaikan kita enggak mendapatkan wa in fadatasyai jika kamu itu kok meluputkan sesuatu, enggak mendapatkan yang kamu inginkan, fala taqul jangan katakan la'anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Kalau aku melakukan ini tadi waduh mau aku ngene lah ngene, nah, enggak boleh. Kenapa fa'inna lau taftahu amalas syaiton? Karena ucapan wadu andeikan andeikan itu membuka pintu syaitan. Kenapa kok buka pintu syaitan? Akhirnya kita tak percaya kepada takdir. Takdir itu apa sih? Kenapa baca takdir takdir takdir takdir kita tak faham? Takdir itu pak memiliki empat tingkatan. Jadi Takdir itu ada empat urutan. Pertama adalah al ilmu. Apa al ilmu artinya? Ya ilmu. Al kullu menciptakan. Eh al masyi'ah dulu. Al masyi'ah dulu kehendak. Kemudian al kullu menciptakan. Kemudian eh, terang apa? Maaf. Yang ketiga ini Alkitab batu menulis. Yang keempat Alholku. Ini urutan tak takdir. Pertama apa? Yang kedua ilmu. Mashiyah kehendak. Yang ketiga menulis. Kemudian yang yang keempat apa? Menciptakan. Ya. Ini takdir Pak, maksudnya apa? Maksudnya apapun yang terjadi mulai zaman nol sampai kiamat Apapun yang terjadi, kebaikan atau keburukan Mulai zaman nol sampai kiamat itu terjadi berdasarkan ilmu Allah Taala. Jadi tidak mungkinlah Allah mencipta langit bumi Kemudian tidak ngerti yang terjadi di langit bumi itu tidak mungkin Itu kalau sampai kita mengatakan demikian ya Apa gunanya Allah Al-Alim ya kan? Berarti ini bisa sampai kafir ini Kalau mengatakan Allah tidak mengerti Itu ilmu Yang kedua apa? Kehendak Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu Mulai zaman 0 sampai kiamat Kebaikan atau keburukan Yang terjadi itu Pak Terjadi ini berdasarkan kehendak Allah Ta'ala kalau Allah tidak menghendaki. Tidak akan terjadi kebaikan maupun keburukan. Itu makna takdir. Yang pertama menciptakan. Yang kedua kehendak. Yang ketiga apa? Menulis. Jadi apapun yang terjadi. Mulai zaman 0 sampai kiamat. Itu terjadi karena ditulis oleh Allah Ta'ala. Di mana? Di lauh Mahfud. Makanya yang pertama kali diciptakan Allah setelah arus adalah b b. Nah, al-qalam dan Allah bersumpah dengan al-qalam ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, ya, yang terakhir apa? Menciptakan. Jadi, apapun yang terjadi mulai zaman Allah sampai kiamat, kebaikan atau keburukan, itu semua terjadi Bapak Ibu berdasarkan ya Ciptaan Allah Taala. Jadi terjadi karena Allah yang menciptakannya begitu. Jadi sampai-sampai yang datang ke sini duduk ke sini juga ciptaan Allah Taala. Wallahu kho la pokum wa ma kata Allah. Allah dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu ciptaan Allah Taala semua, bang. Itulah tak takdir. Nah, cuman orang Jabari itu meyakini ini. Terus mengatakan kita enggak punya pilihan Jadi ibaratnya kita itu kayak wayang golek Begitu tergantung dalangi Walang gak apa wayang Eh wayang iya wayang gak bisa ngapa-ngapain Semuanya tergantung kepada dalang Tapi kalau kita ya kita takdir ada Benar seperti tadi tapi kita punya pilih, pilihan Pilihan Panjirian sekarang ini duduk di sini nih Milih sendiri apa yang saya tahu Tidak ada sih Iya, jadi jangan tahu. Tiba-tiba aku nak komandelot TV, gue balik delok artis-artis ayu tambah gara-masa Terus tak melu nyajewel amatan sih. Ya panda? Yeah. Okay. Jadi ini, jadi Allah ya. Kembali kepada Jabaria tadi. Jadi Jabaria ini mereka mengingkari sebab apa? Karena mereka sejak asal mengatakan mereka enggak bisa berupaya, mereka enggak punya usaha. Semuanya tergantung kepada tak. Yang kedua Kebalikannya Yang kedua ini terlalu Kebablasan dalam Menetapkan sebab Sehingga perkara-perkara sehingga Sebab dianggap sebagai se Sebab Ini rata-rata orang-orang sufi pak Ya Biasa nih bekas uh, Gelasi Guru ngono weh Cambil Barokai tiklek-keleti, di, dia apa Noah gitu ya, Cik oleh Barokai katanya begitu, ya, ya kayak tadi itu batunya ponari, kono dalil gak apa, jadi aku losembo dengan batunya ponari, padahal kebetulan, ya banyak juga sih nggak sembo kan, ya nah, buktinya sekarang nggak tahu, ponari kan sudah besar ya, punya anak paling, coba ditanya batu benda diri tak siling, iya. Ini kelompok kedua. Jadi yang berlebihan kebelbelasan dalam menentukan sebab sehingga perkara yang bukan sebab dianggap sebagai se sebab. Jin sing tidak bisa ngapa-ngapain dikatakan bisa begini, bisa begitu gitu kan. Kayak nah, ini, Pak. Terus yang ketiga ini yang tengah-tengah, yang tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah dan yang benar kita mengimani sebab dan sebab itu ada pengaruhnya kayak minum haba sauda bisa sembuh, minum madu bisa sembuh. Kita mengimani itu, Pak. Tetapi kita hanya menetapkan yang ada dalilnya, baik dalil secara syar'i maupun dalil secara takdir. Kalau tidak ada dalil syar'i-nya, tidak ada dalil sesuai takdirnya juga, maka kita tidak menetapkan sebab itu. Nah ini yang benar, makanya kata para ulama itu torovani wawasat. Torovani ini dua kelompok yang sama-sama ekstrem dan dua-duanya salah. Sing ini kenemenan, sing ini juga kenemenan. Tapi yang tengah-tengah itulah yang baik. Dan Islam itu agama yang tengah-tengah. Jadi sekarang dalilnya bapak ibu bahwa ini semua termasuk syirik surat Az Zumar ayat tiga delapan. Allah Ta'ala berfirman A'udhu billahi binasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qul afara'aitum ma tadu'una min dunillah In aratani allahu bidhurri Hal bunnaka syifatudurri Ya Qul katakan Muhammad Afara'aitum kalian melihat ada yang mengatakan artinya itu beritahu aku gitu loh mata tuh oh namin berhala berhala yang kalian pintai yang kalian doai dari selain Allah in aro dan kalau Allah menghendaki kemau dorotan untukku halun naka shifatul apakah berhala berhala itu bisa menghilangkan kemau dorotan yang datang dari Allah taala. Sampai artinya ini Bapak Ibu. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah? Katakan, beritahukan kepadaku berhala-berhala yang kalian doai dari selain Allah. In aradani Allah bidrun hal gunnak? Jika Allah menghendaki doror Kemal untukku Apakah berhala-berhala itu Bisa menghilangkan kemal itu Ketika Allah menghendaki Misalkan A'udhu Billah Kita mendapatkan musibah Berhala-berhala itu bisa menghilangkannya tidak Apa jawabannya Tidak bisa Nah, Terus apa kaitannya Dengan bab termasuk syirik Pakai apa Masang gelang, masang benang Atau misalnya Balak Nah kaitannya Bapak Ibu Ayat ini menjelaskan bahwa Patung-patung itu kan Sama sekali tidak memberi manfaat kepada penyembahnya kan. Ya apa Tidak bisa mendatangkan manfaat Tidak bisa menolak Balak Jadi patung-patung ini sama sekali Bukan sebab gitu loh Jelas ya Patung-patung ini bukan sebab Tidak bisa ngapa-ngapain dia Sampai BBC loh Masalah mesti ngamuk-ngamuk landa sih. Makanya ada seorang sahabat butut tua namanya Amr bin Jahwah. Dia tuh punya beralas di rumah, Pak. Diwangi-wangi ini, diapakan itu lho, pokoknya yes, wangi beralasnya itu. Terus kebetulan kerabatnya buah anaknya sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Akhirnya beralas dicolong. Dicolong, didelet jumbleng, Pak dicari-cari marah-marah dia gitu marah-marah tapi tidak tahu siapa pelakunya akhirnya di mandikan di lagi gitu kan disembah meneng diulang lagi yang kedua kalinya yang kedua kalinya ini didele legup dicampur baik badannya asyik banget marah-marah dia sok-sok yang ini, ini, ini gitu kan di mandikan diapatan lama-lama dia mikir ini kejernih Tuhan ya aneh Tuhan begini kan di buangnya jumlahnya tak menang wae kan gitu, akhirnya digandeli pedang. Jadi kita dah takkan pedang. Kalau ni orang saya buat awan, lindungi orang dewa awakmu gitu. Akhirnya dibuang lagi, pedangnya di taruh situ. Berlakunya dibuang. Intinya setelah itu dia mikir, amru bin Jamong ini dia mikir. Yah, di akhirnya masuk Islam, karena bukan Tuhan gitulah bapa ibu sekalian yang beramal Allah alam Nah, ketika beralal-balal ini sama sekali enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan madharat, maka dikiaskan, dianalogikan dengan berhara-berhala ini setiap sebab yang bukan syar'i maupun bukan qadari. Qadari itu yang takdir tadi itu. Sebab apapun yang tidak ada dalilnya dari Quran hadis juga tidak ada dalil secara takdir Dalil secara takdir itu maksudnya apa? Secara uji coba itu enggak-enggak Menunjukkan sama sekali gitu loh Nah terus kalau dipaksa tetap dijadikan sebagai sebab Padahal tidak ada dalil syar'i maupun dalil secara takdir Maka ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena berarti kan dia menjadi sekutu Allah kan dalam Dalam apa? Dalam menetapkan se, sebab itu loh Pak Nah dari sisi syiriknya itu disitu Ini dari yang pertama Dari yang kedua Dari Imran bin Hussein Shod ya Husso bukan husa, bin Hussein Bin radhiyallahu anhu Anak Nabi Sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam roa rojulan fiyaji hal cotton mid super. Nabi ini melihat ada seorang laki-laki pada tangannya degilam dari kuningan pak. Jadi mungkin beliau mendengar ada salah seorang sahabat yang sakit kemudian beliau cekuh. Ketika menjenguk itu kok melihat di tangannya atau di lengannya dalam riwayatannya itu ada gelang kuningan Nah Nabi bertanya dulu, enggak langsung eksekusi Maha Dihi, ini gelang apa? Ya nah, mungkin kan kadang-kadang orang itu kan mungkin pakai sesuatu Niatnya cek tambang kandeng, cek ketong kandeng sebagai perhiasan lah gitu sekarang-kadang Ya, biar niatnya begitu, gitu loh Meskipun itu bukan suatu kebaikan tapi kan tak sampai syirik, makanya beliau bertanya dulu. Mahdi ini gelang gaya apa? gitu. Kalau dia menjawab minal wahinah, ini gelang untuk menyembuhkan penyakit wahinah. Wahinah itu penyakit yang menimpa lelengan bapa ibu. Maka apa kata Nabi saw. Inzak lepaskan. Buat. Fa innahalataziduka illa wahnan gelang ini enggak menambahkan kepadamu selain tambah sakit, tambah parah. Baik parah secara jasmani maupun parah secara roha, rohani. Fa innaka law bahayanya ini kalau kamu mati wa hiya 'alaika dan gelang itu ada padamu Maaflah aflahta abadan selamanya kamu tidak akan beruntung. Bapa bapa ibu karena dia musyrik bayangkan ini lo sahabat padahal kalau pada zaman nabi ada sahabat yang tidak mengerti betapa banyak pada zaman sekarang pak ni jadi orang itu ya rajin ke masjid solat apa gitu tapi kadang kadangnya orang jalur nanggungi oh, pohon besar ada cuba jangan cari ada tak pohon besar di situ ini kemudian disembah memberikan sesajen ke situ ada enggak banyak ya kuburan misalnya malah di kampung itu ada setiap orang itu Pak kalau mau menikah itu ada kepercayaan sampai ini nih airnya gak ngambil dari sumur di situ itu nanti beras yang dimasak untuk walim itu langsung bosok semua gitu mampu semua itu diakini seperti itu dan benar gitu loh Ya benarnya ini bukan karena itu keyakinan yang benar Cuma ya karena diakini keburukan itu sehingga terjadi seperti yang dia yakini gitu Ya jadi harus pakai itu tuh ada pak seperti itu Nah ini ya itu padahalnya sholat gitu loh Nah terus gimana hukumnya? Jatuh musyrik begitu itu Makanya kasian kadang-kadang Nah cuma ya ini kewajiban panjaringan semua Bapak ibu yang tahu mengarahkan mereka dengan cara yang paling baik macam oh, mesti musyrik musyrik. Wah, jangan gak terima orang kafir dewe enggak juga tek ke itu. Ya, ataupun orang gila jadi celok gila enggak terima kok ya. Apalagi orang sing waras dilono gendengan tambah enggak terima. Makanya dengan cara yang baik diarahkan tapi enggak usah nyebut musyrik, enggak usah nyebut apa diarahkan ini diajari Nabi Tuhku yang ini, gitu. Loh, nah aku diajari, ya itu ini kok Nah, ya itu Nabi Tuhku, gitu Ini diajari Nabi yang tidak apa-apa Ya, Jenengan kan sudah belajar Pokoknya dikandani sahabih lah mudah mudahan kembali kepada jalannya yang benar, bapak Bewe Kasian, gitu Itu kan masih kerabat-kerabat Jenengan kan Mungkin Bapak Sampeyan Dewi, Mbak Edewe, Pak Lee ya kan Nah, masuk jenenge mbos harga dewean, paling jano dipanggo nang neraka mah sebegitu. Cek ya. Ya mereka ndak ngerti, makanya jenenge sing ngerti sing belajar ini diajar gitu loh. Jadi mbos harga itu ojo dewean. Saiki sampeyan nduwe pitik ya, kandange apik tapi jenenge kelak-kelik, dewe mari-mari. Kulu-kulu-kulu-kulu-kulu. Okay? Gitu. Nggih. Okay. <tuh> nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, jadi haji ini banyak pelajaran yang kita dapatkan. Ya pertama apa pelajaran pertama? Jadi siapapun yang mau mengingkari kemungkaran itu sampaian periksa, sampaian cek dulu. Karena kadang-kadang kita itu menganggap ini perkara mungkar, tapi rupanya bukan mungkar. Itu saya pas di pondok dulu pak, itu ada anak. Jadi ketika dia tahyat akhir tahyat akhir itu kan kaki kiri itu kan jenengan taruh bawah kan keluar kanan kan ya telapaknya ya panda, nanti kebalik, aduh sememarai coba iya pak kaki ini abu mari kepelipit pak, jangan kan berarti bukan kemungkaran mau kepelipit, di nah, zaman sekarang enggak ada kepelipit gitu, di nah, zaman dulu kan banyak kepelipit opo itu. Nah itu termasuk Jadi kalau mau mengingkari kemungkaran itu Sampai periksa disik Jangan buru-buru Ya ini panci kemungkaran kemungkaran ya, Tidak Kasian Tiwas diureng-ureng Sampai juga malu dewe kan Ya pandang Itu yang pertama Yang kedua Menunjukkan bahwa Ketika ada kemungkaran Kita itu wajib menghilangkannya Pak jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa ini jelas kemungkaran setelah bertanya tadi apa beliau ngomong beliau bilang inzaa rawa'niki fa innaha la taziduka illa wahn ini enggak nampak kepadamu kecuali penyak, penyakit gitu. Kemudian pelajaran ketiga Bapak Ibu sebab apapun yang tidak ada dalilnya Baik secara syar'i maupun takdir itu berarti syirik. Shi, nah ini gelang kuningan lho apa hubungane? Mbah Kuningan kuningane mengandung struktur, mengandung apa beda lagi ya gitu kan. Ya. Ini kuningan enggak ada hubungannya apa-apa ya sama seperti kayak apa? Batunya buah nari sama seperti kayak ya begitu jadi itu adalah syirik gitu, makanya Nabi mengatakan bahayanya laumuta kalau kamu mati wahyaa aleika dan gelang itu masih ada padamu maaflah taabbadat selamanya kamu tidak akan beruntung berul, sekaligus dalil bahwa syirik akbar itu menghapus semua aman soalnya meskipun dia seorang sahabat, apa itu, ya? Okay ya kemudian dalil yang uh, pelajaran berikutnya mirip ya yang paling jelas ya dengan bab ini yang saling, saling sangat berkaitan dengan bab ini bahwa siapapun yang pakai gelang atau semisalnya untuk tolak bala ya maka dia telah melakukan kesy kesyirikan pelajaran terakhir dari hadis ini Bapak Ibu semua amal perbuatan itu tergantung akhirannya niatnya tergantung akhirannya orang baik, baik baik baik baik baik baik murtad nah mati masuk ke mana neraka abu Thalib pak lah, contohnya ya kan abu Thalib itu Masya Allah pengorbanannya buat Islam nggak ada seorang pun dari kita seperti abu Thalib cuma satu ketika kita kan talqin untuk mengucapkan la ilaha illallah enggak mau neraka pak ya Allah kasihan kan gitu kan Sebaliknya orang buruk buruk buruk buruk buruk mateni orang sampai seratus, ya Bunda, baru mau tobat, cuman Allah Taala tahu tulusnya niatnya, Pak, belum sampai kampung yang soleh itu kan mati disi an ya. Kan? Tapi dia sudah ada niatan gitu loh, sampai malaikat rahmat dengan malaikat azab kan enggak enggak yang malaikat adab dia wis mate ning wong satu gorong melakukan kebaikan sama sekali Si malaikat rahmat lo, dia dialog wis ono niatan baik kok gitu. Ya, jadi memang kadang-kadang orang itu ya kembali kepada perbuatannya, Pak. Makanya orang itu dia pembohong. Itulah pasti menghadapi orang itu kan dianggap bongkak begok dirinya ya kan. Tapi nek dia itu tukang khusnudzon, maksudnya penjadi si khusnudzon itu saya dulu itu ya karena itu mendominasi lingkungan Pak ketika jenengan hidup di Saudi itu kan masyarakatnya kan Masya Allah ya kan jadi ketika ya pas musim haji musim apa tuh banyak orang tuh bagi-bagi Pak sabil-sabil gitu ya kan? pas musim haji sampai dipanggil tiga dua tuh biasa gitu loh Nah, saya pas awal-awal datang ke sini itu lewat Jalan Kalianawa. Waktu itu kan jeklong jeklong begitu ya. Itu ada anak-anak gitu, yo rambutnya doa doa, kunciran kunciran. Saya baru datang dari Saudi itu. Saya tuh melihat ini, kasih di bonceng. Karena itu api api, yo eh, ngomong. Potongan yang ngomong itu dia, kan dia bawa batu pak. Bawa batu itu buat menutupi jeklongan di jalan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Langsung bilang begini Oh kak itu dalam buah itu Itu rupanya, iya pak Saya kira, ya karena terbawa lingkungan tadi itu Jadi lingkungan itu mendominasi pak Coba panjenengan hidup di lingkungan si maling Bila setiap orang yang sejak sampai itu Dan kalau malingnya pak Tapi kalau jaringan hidup di lingkungan Semuanya baik Masya penjahat jaringan anggap pak Baiknya itu mungkin begitu Malaikat azab itu Karena mereka enggel-enggelan gak mari-mari, Allah Taala mengutus malaikat ketiga dalam wujud manusia kan? Wes diukurai jarak ini. Rupanya jaraknya itu lebih mendekati kampung yang buruk, pak. Karena rahmat Allah. Dia mendekat, telah mendekat ke kampung yang soleh itu Sehingga ketika diukur Itu lebih dekat ke kampung yang soleh Dengan satu jengkal, Gitu Pak Artinya dia dibawa ke mana? Masuk surga Jadi ini dalil Innamal amalu bil khawajim okay. Dalil berikutnya Bapak Ibu yang lebih jelas lagi Nabi SAW bersabda Manta'al mimatan." siapa menggantungkan tamimah. Apa itu tamimah? Ada yang tahu? Tamimah itu dari kata tanpa yatim. Nggih. Ya jimat itu ya tamimah ya wadaa, dua-duanya jimat, Pak. Cuma jenenge harus faham asal kata, asal maknanya. Jadi tamimah itu dari kata tanpa yatim. Artinya sempurna. sempurna. Berarti orang yang pakai ini dia meyakini, ne aku pakai ini semua urusanku menjadi sempurna. Gitu. Detamimah, yang bisa bentuk apapun, ya bisa keris, bisa cengklok, bisa apa lagi? bisa tapal kuda, bisa pakai perkol, bisa tombak apapun. Sementara wadaa ah, dari kata wadaa, ah yudiu uh, meninggalkan. Kan ada kan dalam surat al-Burha wa wad'aka rabbuka wa ma qala robo muhammad tidak meninggalkanmu tidak pula marah kepadamu kan begitu. Nah, orang yang memakai wada'ah dia meyakini kalau aku pakai wada'ah ini jimat juga gitu loh. Cuma kenapa dinamakan tamimah? Kenapa dinamakan wada'ah padahal sama-sama jimat? Wada'ah ini dia meyakini kalau aku pakai ini semua mara bahaya, semua kesengsaraan, semua kerugian akan meninggalkan aku. Gitu loh, Pak. Bisa dipahami ya? perbedaan antara tamimah sama wadaah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'alla qotamimatan barang siapa menggantungkan tamimah fala atamallahu lahu. Didoakan sama Nabi mudah-mudahan Allah tidak pernah menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wa da'atan barang siapa yang menggantikan wada'ah, fala wada' Allahu lahu. Mudah-mudahan Allah tidak pernah membiarkannya terkena musibah. Gitu maknanya. Jadi, okay. intinya di sini orang yang pakai jimat didoakan buruk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, waman man man ja'alla ta qatami matan barang siapa menggantungkan tami'ma faqad asyraka sungguh dia telah berbuat syirik jelas ya digantungkan sebagai kalung, sebagai cincin, sebagai gelang, ditaruh di rumah, ditaruh di kendaraan, ditaruh di motor Ditaruh diselipkan di peci Ditaruh disabuk ya. Musyrik pak Masih sambil, Meskipun sampai sholat 5 Waktu meskipun sampai haji Tiap tahun misalnya Ya begitu ya matinya dalam kondisi Musyrik Kalau mati musyrik maka tempatnya adalah Mana Neraka selama-lamanya Kemudian Diriwayatkan oleh ibnu Abi Hatim Dari Khuthaifah annahu bahwa Hudzaifah ini ra'arujulan dia melihat seorang laki-laki fiati -laki. di tangannya Pak laki-laki dewasa di tangannya itu ada faydun minal humma apa faydun benang untuk menyembuhkan penyakit demam ya gapane gawe apa makai benang itu biar sembuh dari corona misalkan corona lah demam sih Nah, sama Khudaifah dipotong, Pak. Tel gitu. Nah, kalau panjenengan mendapati orang seperti itu gimana? Sikap Panjenengan, ya apa? Halo. Dalam Khudaifah enggak apa-apa dia wong dia kudu bener. Sampean sapa? Dilapor Bupati sampean sing kenek. Iya, Pandan. Ya, jadi ini karena Khudaifah di sini dia pejabat, Pak. Maka tidak menjadi masalah dan zaman keto ono tengah dalem dikamplangi wong akeh sampean. Ya. Ya ini memang kita berkewajiban itu amar ma'ruf nahi mungkar tapi kepada orang-orang kita punya wenang, Pak. Nah, kalau kita tidak punya wenang, ya misalnya ada kuburan di sumpah lalu kita bakar pak. misalnya ya, kita sing Ya. Nah, ketika motong benang tadi itu Ayat pertama tak membaca firman Allah taala surat Yusuf 106 wama yuminu aktsaruhum billahi illahu musyrikun tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka mus musyrik lo berarti ada ya ustaz orang mukmin musyrik ada atau jelasnya nih kok tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musy Musyrik, jadi mereka itu mencampur Pak, antara iman dan syirik. Jadi pada satu orang itu ada iman ia juga ada kesy kesyirikan juga ia. Nanti mati ya apa ya Musyrik, gitulah percuma imannya. Makanya ada Muslim kafir, Muslim munafik, Muslim mukmin. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang Muslim mukmin mukmin yang tidak mus musyrik dan dalil bahwa orang mukmin itu musyrik ini Yusuf 106 wa may yuminu aktsaruhum billahi illa musyrikum hum musyriku okay, nggih sambrisah nggih okay? berarti kalau sepertanyaan okay. nggih sudah jelas kan Bapak Ibu nggih okay, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala jika ada yang salah itu dari saya sendiri Bapak Ibu. Saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Mohon ditutup niki. Nggih, saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya apa Pak? Monggo. Nggih. Misalkan orang usaha Pusat warung tu kan. Bisa warung. Warung kadang kan. Kalau pertama gitu kan, pokoknya kalis kalis. Nah, Iya. Oh ya, ganteng pisang. tuis. Ya, jadi beliau bertanya begini, Bapak ibu, biasanya kan orang buka warung, terus ada pembeli pertama itu uangnya di kebiak-kebiak nonang gorengannya kalau itu gorengan sebetulnya kalau dari sisi kesehatan kan enggak bagus uang gorengan kan kita makan ya sementara uang itu kan dipegang banyak orang karena ada orang tuh mari ngupilnya kalau duit pisang kan lalu nah, di kebiak-kebiaknya lambu ngupil ngapain gorengannya itu dari sisi kesehatan enggak benar nah kalau dari sisi kesehatan sudah jadi kan tidak tidak bagus ya uang uang kan dipegang banyak termasuk kadang-kadang ya bagi yang jualan itu hati-hati habis megang gini terus nggak hijau lagi jualan ruca atau apa mari ngelpon duit ke dompet ya langsung dibuat Motongi apa nggak cuci tangan lagi nah dulu kan corona kan dari situ dulu sekarang kan ya alhamdulillah corona sudah nggak ada coba kan bakterinya itu nggak nggak apa jadi nggak steril. Ya Kalau dari sisi keyakinan Dari sisi tawahid apakah itu benar ya Juga benar sama sekali ya Tidak benar sama sekali Karena semua datang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma kadang-kadang begini pak Kalau panjenengan itu mau melihat Jenengan itu orang yang diberkati Allah Atau tidak Coba jenengan datang ke warung Biasanya warung itu sepi Terus jenengan datang Ketika jenengan datang kok banyak orang datang Setelah itu gitu Nah, itu berarti jenanya diberkati Allah taala insyaallah penyebab datang penyebab datangnya kebaikan mudah-mudahan begitu gitu loh. Yaitu ada orang seperti itu. Ada pula orang itu gara-gara dia akhirnya orang-orang itu pergi semua. Ya misalnya ya, ada orang banyak ke sana wong oh, gendeng burung gatos ke situ lah mereka kabeh. Ya, Jadi perbuatan tadi yang ngebiokkan uang Itu ya memang Latah ya Perkara yang banyak dilakukan orang Dan ya mestinya enggak pakai Begitu dan itu harus ditinggalkan Ya karena dari sisi syari Enggak benar juga Dari sisi kesehatan juga tidak Tidak baik karena yang mendatangkan rizki itu Allah Subhanahu SWT Yang mending panjangan itu meruqyah Tempatnya diruqyah Semprotnya pakai air ruqyah Ya terutama mungkin tempat-tempat sing biasanya kan begitu ya namanya orang di pasar itu kan banyak orang iri orang apa kan gitu kan itu yang lebih bagus daripada ngempiok uang, geh? Okay? Wallahualam, Naurul Won, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.